Assalamualaikum sudah ralun berita siang edisi hari ini Jumat 21 Oktober 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Vea Artega Kasus Nanda Feriana, polisi sudah periksa 8 saksi 3 balon bupati uji tes kesehatan ulang Rusia dan Suriah jadikan kelaparan sebagai senjata di Aleppo Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum Tim News Rambi FM Berita siang ini juga bisa didengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimapase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Čudaralun, penyidik tindak pidana tertentu Satres Krim Polres Luksemawi hingga hari ini telah memintai keterangan delapan orang saksi dalam menindaklanjuti laporan Dwi Selaku dosen Universitas Malikul Saleh terhadap Nanda Feriana. Dari Luksemawi, Sevul Behri melaporkan. Kapolres Luksemawi, KBP Hendri Budiman, menyebutkan perkara ini sudah dilaporkan pada 6 Oktober 2016 atas dugaan pencemaran nama baik pelapor oleh Terlapor melalui akun Facebook. Jadi sampai sekarang saksi yang telah diminta keterangan yakni dua orang biro akademik Unimal, dua orang mahasiswa Unimal selaku kawan terlapor, dua orang dosen Unimal dan satu saksi ahli IT. Disamping samping juga telah meminta keterangan Nanda selaku terlapor. Disebutkan untuk perkara ini pihaknya membidik dengan undang-undang ITE dan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan menyerang kehormatan seseorang. Di kalangannya, Nanda Feriana yang kini sedang menjalani proses hukum akibat dilaporkan dosennya sendiri merupakan seorang kader Komite Nasional Pemuda Indonesia Luxmawai. Bahkan pada tahun 2015 lalu, dia dinobatkan sebagai kader KMPI Terbaik Aceh kategori pemuda berprestasi di bidang gerakan sosial. Syedrolon 3 bakal calon bupati yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus tes kesehatan kembali menjalani tes kesehatan ulang setelah mendapat rekomendasi dari Pan Wasli, Kabupaten masing-masing. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Pemeriksaan tes kesehatan ulang itu berlangsung di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh hari ini. Sementara tes kesehatan serentak sudah dilakukan pada 21 September hingga 27 September 2016. Ketiga kandidat yang sebelumnya tidak lulus adalah Balan Bupati Biren Saifan Nur, Balan Bupati Aceh Utara Sulaiman Ibrahim, dan Balan Bupati Aceh Tamiyang Lukmanul Hakim. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Ridwan Hadi mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan hari ini hanya menindaklanjuti dari rekomendasi keputusan pan waslih kabupaten masing-masing. Ia menjelaskan bahwa yang diperiksa ulang pada tes kesehatan tersebut hanya item yang tidak lulus pada tes kesehatan tahap pertama. Syederalun sebulan serangan udara Rusia ditambah gempuran darat pasukan suriah di Aleppo telah menewaskan sekitar 500 orang. Serangan juga memutuskan akses pangan membuat makanan di Aleppo diperkirakan habis akhir bulan ini, mengancam nyawa ratusan ribu orang. CNN Indonesia melansir. Gempuran rezim Bashar al-Assad di Aleppo yang dibekingi Rusia sejak 22 September lalu, merupakan salah satu pertempuran paling sengit dalam 5 tahun konflik di Suriah. Sekitar 500 orang tewas dan 2.000 lainnya terluka, tidak sedikit anak-anak. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan, bantuan PBB tidak bisa memasuki kota di barat laut Suriah itu sejak 7 Juli dan makanan diperkirakan habis di akhir Oktober ini. Menurut Ban, kelaparan telah digunakan sebagai senjata perang. Rusia pada Kamis waktu setempat mulai melakukan gencatan senjata kemanusiaan selama 24 jam di kota tersebut. Namun PBB mengatakan waktu sehari tidak cukup untuk menyeluruhkan bantuan di Aleppo. Prioritasan ini adalah mengeluarkan mereka yang terluka dari kota itu. Cederalun seruan sanksi sosial oleh Menteri Kehakiman Thailand bagi mereka yang dianggap tak berkabung atas kematian Raja Bumi Bol sangat berbahaya. Hal ini akan menimbulkan suasana yang menakutkan karena sudah sampai pada tahap pemukulan. BBC Indonesia melansir. Menteri Kehakiman Paibun Komchaya meminta orang untuk mengambil tindakan bagi mereka yang menghina kerajaan menyusul kematian Raja Bumibol Adul Yadej di tengah banyaknya video yang beredar berisi masa yang mengejar orang-orang yang dianggap mengkritik kerajaan. Namun seruan itu tidak mendukung aksi kekerasan. Satu minggu setelah Raja meninggal, suasana Thailand terutama di kota-kota besar menakutkan orang, menurut Ananong Tipimol, pengajar di Universitas Tammasat. Pekan lalu, pemerintah meminta warga melaporkan kasus-kasus Lese majeste kepada pemerintah dan juga meminta penyedia jasa internet untuk memonitor konten dan memblok materi yang tidak layak. Pemerintah militer juga bertekan untuk mengejar mereka yang melanggar undang-undang. Tetapi pemerintah juga mendeksa agar warga tenang menyusul sejumlah insiden dan serangan masa. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram Biafabat. Syederalun Dodi Suridi dijatuhi hukuman penjara 10 tahun oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kemarin setelah dinyatakan bersalah terlibat dalam serangan di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat Januari lalu. BBC Indonesia melansir. Serangan bersenjata dan serangan bom bunuh diri di kawasan Sarinah ini menewaskan 8 orang termasuk 4 tersangka pelaku. Dodi ditangkap pada 15 Januari, sehari setelah serangan berlangsung. Ahmad Fauzi, hakim yang memimpin persidangan mengatakan, Dodi bersalah melanggar undang-undang anti-terorisme dengan menyediakan bahan-bahan bom yang kemudian dipakai dalam serangan di Sarinah. Fauzi mengatakan, Suridi tahu akan ada serangan bunuh diri, namun tidak mengetahui lokasi maupun kapan serangan dilakukan. Ia juga mengikuti pertemuan yang membahas perekrutan pelaku bom bunuh diri. Kedutaan Amerika Serikat mengatakan pernyataan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk berpisah dari Washington bertentangan dengan hubungan baik kedua negara selama ini. Hal tersebut dinyatakan Presiden Duterte usai bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing pada Kamis 20 Oktober dalam lawatan selama empat harinya. BBC Indonesia melansir Bagaimanapun, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan akan mencari penjelasan tentang hal yang sebenarnya dimaksud Duterte. Penjelasan atas pernyataan Duterte itu agaknya menjadi agenda utama dalam kunjungan Daniel Roussel, salah seorang diplomat senior untuk Asia Timur dan Pasifik ke Manila akhir pekan ini. Bukan pertama kalinya Presiden Duterte mengeluarkan pernyataan keras terkait hubungan dengan Amerika Serikat maupun atas Presiden Barack Obama. Kunjungan Presiden Duterte ke Cina memang tidak hanya dilihat untuk meningkatkan hubungan kedua negara, tapi juga menandai pergeseran orientasi kebijakan luar negeri Manila. Sederalon Organisasi Kerjasama Pembangunan Eropa, OECD, menempatkan tamatan Universitas Jepang merupakan yang terbaik di dunia. Peringkat itu didasarkan pada uji kemampuan menulis dan membaca dari tamatan universitas. Jadi bukan reputasi dari universitas di negara tertentu. BBC Indonesia melansir. Yang menarik, lima besar dalam peringkat tersebut tidak termasuk dalam negara yang selama ini dinilai memiliki universitas terbaik dunia yang biasanya berada di Amerika Serikat dan Inggris. Hasil uji kemampuan menulis dan membaca tamatan universitas dari masing-masing negara Kemudian dibandingkan satu sama lain untuk menyusun negara dengan tamatan terupai Dari Newsroom Serambi Tanjung Promai sekian berita siang Edisi Jumat 21 Oktober 2016 Berita Suri Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Berita siang ini juga bisa anda dengarkan kembali melalui situs kami www.srambiafm.com. Follow juga di internet kami at Sram BFM. Shadaralun. Wassalam.